Saat berita malam. Assalamualaikum sederlun, berita malam edisi hari ini Rabu 29 Juni 2016 dibacakan Ardiansyah. BBPOM sita puluhan kardus makanan ilegal asal Malaysia di Melabuh. ATM kosong di Singkil. Polisi beku komplotan begal di Melabuh. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum di Newsroom Seram BFM.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 Dalun BPOM Provinsi Aceh hingga Rabu siang berhasil menyita puluhan kardus makanan ringan ilegal asal Malaysia di sebuah pusat grosir terbesar di Melabuh. Hal ini didapat saat menggelar razia makanan dan minuman kadar luar saan di sejumlah sualayan dan pasar tradisional di wilayah itu. Puluhan kardus makanan ilegal yang disita saat melakukan razia bersama Dinas Kesehatan Aceh Barat merupakan bodu pandan produksi negeri jiran Malaysia. Selain menyita makanan ilegal dari luar negeri ini, BPOM AC juga menyita 4 botol kecap yang telah kadar luarsa, 2 saus ikan produksi Thailand yang telah kadar luarsa pada tahun 2015. Temuan kecap dan saus ikan kadar luarsa ini ditemukan di salah satu sualayan yang ada di Melabuh dan langsung dimusnahkan oleh pemiliknya yang disaksikan petugas BPOM AC, Dinas Kesehatan serta aparat kepolisian. Dalam razia kali ini, petugas juga menyita permen dari negara Malaysia yang diduga peredarannya masih dilakukan secara ilegal di wilayah itu. Syamsuliani Shuliani, Kepala BBPOM AC, mengatakan seluruh makanan yang telah disita juga akan dilakukan pemeriksaan kembali sampelnya di BPOM guna memastikan layak atau tidaknya makanan ini dikonsumsi oleh konsumen warga Aceh Singkil mengeluh dengan layanan ATM perbankan di daerah itu yang kosong sejak dua hari terakhir. Padahal kebutuhan masyarakat terhadap uang kes sangat tinggi menjelang lebaran. Wati warga Aceh Singkil mengatakan dirinya telah mendatangi ATM yang ada di dekat Polres Aceh Singkil namun kosong. Sementara ATM yang ada di depan kantor DPRK belum aktif dan pintunya pun masih terkunci. Keluhan serupa juga disampaikan Hijil nasabah bank di Gunung Meriah. Menurutnya, ATM di sana juga kosong. Warga berharap anjungan tunai mandiri segera diisi, apalagi lebaran telah dekat dan biasanya kebutuhan semakin tinggi. Di sisi lain, warga Aceh Singkil meminta pada awal setiap bulannya jaringan ATM diperbaiki. Mengingat selama ini memasuki awal bulan, semua ATM tidak bisa digunakan. Zarlun Polres Aceh Barat berhasil mengungkap pelaku komplotan begal yang selama ini meresahkan warga di Aceh Barat. 4 warga asal Aceh Barat itu ditangkap di sebuah desa di kawai 16 Aceh Barat minggu malam lalu. Hingga hari ini empat tersangka yakni Wahidin, Muzakir, Samsudin, dan Hamdani masih diamankan di Polres. Bersama dengan para pelaku, polisi menyita empat unit sepeda motor milik pelaku yang digunakan dalam menjalankan aksi begal serta menyita 6 HP, tiga tas dan 3 dompet dari pelaku sebagai barang bukti. Kasat Reskrim AKP Hardi Meladi Kadir mengatakan pelaku ditangkap berdasarkan hasil penyelidikan setelah sejumlah korban membuat pengaduan ke Polres. Darulun Dana sertifikasi guru Trilulan 1 di Aceh Singkil diminta dicairkan sebelum Lebaran Idul Fitri. Mengingat kebutuhan lebaran yang tinggi, kemudian di daerah lain, dana sertifikasi guru juga sudah dicairkan. Muhammad Taat, pemerhati pendidikan di Singkil, mengatakan kebutuhan menjelang lebaran sangat tinggi. Untuk itu ia meminta dinas terkait tergugah hatinya dengan mencairkan dana sertifikasi guru secepatnya. Hal senada juga disampaikan Ketua Koalisi Barisan Guru Bersatu Aceh Singkil, M. Nazur ia mengaku dalam sepekan terakhir kebanjiran keluhan belum cairnya dana sertifikasi dari ratusan guru. Menurutnya keterlambatan pembayaran sertifikasi turunan satu merupakan ulangan tahun sebelumnya. Nazur mengusulkan pembayaran sertifikasi ke depan danya dan dimasukkan dalam amprahan gaji bulanan guru agar lebih efektif dan efisien. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sebelum anggota DPR KPD Teguh Saifullah meminta Dinas Kesehatan PD memonitoring rutin terhadap penggunaan vaksin terhadap bayi di rumah sakit swasta. Monitoring ini dilakukan seiring ditemukannya vaksin kadar luarsa dan palsu yang masih digunakan pada bayi. Disebutkannya juga jika pengecekan vaksin di rumah sakit swasta di PD bukan uenang dari Dinas Kesehatan PD, maka Dinas Kesehatan harus menyurati BBPOMAC untuk melakukan pemeriksaan vaksin secara rutin. Kegiatan itu dilakukan untuk mencegah penggunaan vaksin kadar luarsa dan palsu. Konon lagi rumah sakit swasta kini menjamur di PD. Kabupaten Pengendalian Masalah Kesehatan Dinas Kesehatan PD, Turno, mengatakan pemantauan keberadaan vaksin di rumah sakit swasta bukan tanggung jawab Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan akan menyurati BBPOMAC jika ada informasi penggunaan vaksin kadar luarsa dan palsu saat adanya informasi dari masyarakat. Ia menjelaskan vaksin tanggung jawab Dinas Kesehatan adalah vaksin yang digunakan di puskesmas. Vaksin tersebut diambil di gudang obat di lingkungan Dinas Kesehatan PD. Darulun 150 orang calon penumpang yang akan menyeberang dari Sabang Kulele, Banda Aceh, Rabu pagi, batal berangkat. Hal ini karena buritan kapal cepat KM Express Bahari 3B yang mereka tumpangi bocor hingga kemasukan air. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan, Abdurani, membenarkan bahwa kapal cepat KM ekspres Bahari pada pagi tadi bakal batal berangkat mengangkut penumpang dari Sabang ke Ulele Banda Aceh. Bukan karena cuaca buruk, melainkan pembatalan pemberangkatan kapal disebabkan lambung belakang kapal kemasukan air. Akibat hal tersebut mengakibatkan 150 orang calon penumpang yang akan menyeberang ke Ulele Banda Aceh terpaksa menunda keberangkatan hingga 2 jam. Bukan hanya pelayaran trip pertama, kapal cepat KM ekspres Bahari 3B pada sepanjang hari kemarin bisa beroperasi mengangkut penumpang karena pihak Syah Bandar setempat tidak mengeluarkan izin berlayar. Zarlun pihak berwenang Turki mengatakan di antara 36 korban tewas jauh ini dalam serangan di Bandara Internasional Ataturk, Istanbul, Turki, terdapat warga Iran dan Rumania. Mereka terus melakukan identifikasi terhadap jenazah yang telah dibawa ke rumah sakit menyusul serangan bom bunuh diri dan senjata api pada selasa malam waktu setempat. Arab Saudi sebelumnya menyatakan sedikitnya tujuh warga negaranya mengalami luka-luka dalam serangan tersebut. Menurut para pejabat, lebih dari 140 orang mengalami luka-luka, sebagian dalam kondisi serius. Serangan di bandar udara ini mendapat kecaman dari seluruh penjuru dunia.